Ya. dan juga buat cewek-cewek di sini semuanya cantik-cantik banget ya kita lanjutin lagunya ada kembang yang bersama Romanza news yeah.